Selamat pagi, Pak Widhi. Ya, selamat pagi. Jadi, ini menunjukkan apa yang sekarang ini di pemerintah ini sama sekali jauh dari profesional ya. Dan artinya dengan、uh, globalisasi yang ada ini, kemampuan daripada menteri-menteri、uh, terkait dan TUMN yang terkait ya, termasuk RI satunya. Ini kerjanya nggak ada gitu, hanya menikmati jabatan fasilitas. Tidak ada pengabdian kontribusi bagaimana memajukan Indonesia. tetapi yang sekarang ini aturan yang ada birokrasi yang ada itu intinya adalah melakukan tebar persona p e m o r o t a n ya artinya tebar kinerja p e m o r o t a n terhadap、uh, masyarakat dan、uh, katakan perusahaan-perusahaan yang mestinya harus dilindungi untuk supaya kita itu kompetitif di、uh, global secara global sehingga ekonomi Indonesia pembangunan struktur ekonomi dan sebagainya itu maju sehingga dalam hal seperti ini kalau kita lihat Ini memprihatinkan banget gitu, mengecewakan banget. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke,、okay, terima、Lalu. kasih Pak Widi. h 633-9160, Padahal, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. s i l a k a n Mbak. Saya pikir memang yang pertama,、uh, di pemerintahan itu seharusnya memang harus kebanyakan、uh, orang y n g t e r p e n e u r Bu. Atau pengusaha, ya. Karena kalau terlalu banyak birokrat, gak pernah berpola pikir apa ya, apa namanya itu gak memihak sama, sama pengusaha gitu loh, jadi kadang-kadang pengusaha itu d i b i a r i n begitu aja, seperti itulah、e, pengusaha keramik, kan kasihan gitu diinvestasi berapa i t u kan, pemerintah gak pernah berpihak gitu, nah jadi kedepannya perlu kita memang、e, mau ngilih pemimpin negara itu memang Uh, sebagian birokrat, sebagian lagi memang harus entrepreneur, supaya memang pola pikirnya bisa berubah, paradigmanya bisa berubah gitu. Kalau gak kan negara gini-gini -gini aja,、nih. orang mau usaha di b i a r i n begitu, kacau l a h Terima kasih. Oke,、okay. ini salah pagi Pak Tony? Iya, salah pagi. Ini、ya. saya rasa sih sebetulnya sudah jelas sekali ya, bahwa memang pemerintah lebih suka untuk menjual gasnya, untuk keluarga, karena harganya lebih bagus. Ini sama seperti... Seperti、e, istilahnya yang penebang-penebang kayu ya di Kalimantan, baik yang ilegal maupun yang legal. Itu mereka lebih suka jual ke Malaysia daripada mereka p a s o k untuk lokal. Karena mereka lebih murah,、eh, lebih, lebih dapat untungnya lebih banyak. Ini sama pemerintah kita juga begitu. Ke, untuk jual gas ke luar negeri, harga gas alam cair di luar negeri, itu selalu meningkat. Dia tidak, dia tidak turun untuk saat-saat ini karena itu bukan energi terbarukan. Kemudian、uh, untuk keramik sendiri,、uh, itu juga kepentingan-kepentingan itu banyak bermain di situ. Karena keramik-keramik import juga m e m a n j i r masuk ke Indonesia. Otomatis ya memang pengusaha keramik kita sudah pasti terjepit. Karena、uh, kondisinya ya memang banyak banyak sekali kepentingan di situ. Dan pengusaha keramik kita sayangnya kepentingannya kurang kuat. Jadi akhirnya mereka, mereka kurang kuat untuk melawan yang begini-begini ini. n、nah, a gitu aja kali b u a terima kasih.、Okay.